Seorang pemuda gagah sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dikendarainya seekor unta yang gagah perkasa. Karena rute yang ditempuh memang teramat jauh, belum lagi cuaca di padang pasir yang begitu panas menyengat. Di tengah perjalanan, pemuda itu berjumpa seorang lelaki tua yang berjalan tertatih-tatih. Tentu saja pemuda itu menjadi keheran-heranan. Hai pak tua, bapak mau kemana panas-panas begini cuma berjalan kaki? Tanya pemuda itu. Saya akan menuju baitullah menunaikan ibadah haji. Jawab lelaki tua itu. Apakah bapak ini tidak berpikir baitullah itu jauh? Semua orang yang menuju ke sana mesti menggunakan kendaraan, tidak berjalan kaki seperti bapak ini. Bagaimana akan bisa sampai ke tujuan? kata pemuda setengah melecehkan. Wahai anak muda, saya ini ke Baitullah menggunakan kendaraan juga, hanya kamu tak melihatnya. jawab orang tua kalem. Mana kendaraanmu pak tua? tanya pemuda itu keheranan. Orang tua tersebut menjelaskan kepada si pemuda Begini Jika saya melewati jalan yang sukar yang mendaki Saya menggunakan kendaraan sabar Jika jalannya mudah, lempang, dan mendatar Saya menggunakan kendaraan syukur Bila takdir menimpa saya Sehingga belum juga sampai ke tempat tujuan Maka saya menggunakan kendaraan ridho. Jika saya jalan buntu atau tanpa ujung Maka saya menggunakan kendaraan tawakal. Itulah kendaraan saya anak muda. Jawab lelaki itu. Mendengar jawaban tersebut, si pemuda tertegun. Ternyata bapak memiliki kendaraan. Yang meluncur ke segala zaman dan situasi. Katanya. Siapakah lelaki tua itu? Dia adalah Ibrahim bin Adam. Seorang ahli tasawuf dan ahli hikmah yang sangat terkenal. Dari lidahnya sering terungkap kata-kata hikmah yang berharga seperti yang dikatakan kepada pemuda itu.